Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat aja Orang-orang yang sidik Siapa yang sidik? Yang jujur Siapa orang jujur? Orang berahlak Jujur itu bagian dari ahlak. Jujur, berani, sopan Rajin Maka Orang berahlak itu rajin ngaji, rajin mandi, rajin kosek kamar mandi, mm, rajin gosok gigi. Jujur mengakui kekurangan, jujur menyampaikan kebenaran. Berani mati. Ini teman. Berani mati orang udah tua. Berani mati, berani menyampaikan kebenaran. Sopan kepada suami orang, kepada istri orang. Bagaimana sopan kepada istri orang, enggak foto bareng sama dia. Menghargai suaminya. Ah. <lacht> itu orang berakhlak. Jadi orang berakhlak itu untung. Orang kafir aja berbuat baik. Orang kafir bisa jujur. Oh, jujur bisa dia. Bersedekah bisa. Baik, baik, dipuji. Iya, tapi di dunia aja. Hanya di dunia saja. Tapi orang sidik. Di dunia dan di akhirat dipuji. Dipuji oleh Allah. Masuk surga. Masuk surga. Ibu berjilbab. Satu hari tidak berjilbab. Di luar rumah. 50 ribu tahun di neraka. Orang kafir berjilbab. Ih keren loh. Kafir dia berjilbab. cabe cabean lagi. Berjilbab. Ja, dat is het. Ik heb het dat Tapis is een muslim. Als je het hebt, is het een brug. Het is een is Het een is een brug. is Kalau orang kafir, mua, itu hanya... Hanya apa? Hanya keuntungan dunia saja. Maka as -sa kebahagiaan datang kepada orang-orang sidik. Bahagia itu ada dua. Dunia wal akhirat. Bagi orang kafir, bahagia cuma dunia saja. Apa itu? Harta, tata, wanita. Itu menjadi ukuran kebahagiaan. Maka orang yang banyak pacarnya merasa bahagia di dunia banyak uangnya, meskipun hasil korupsi bahagia dia, ukuran dunia mobilnya banyak istrinya banyak, simpanannya banyak rumahnya banyak, gentengnya banyak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> hmm? jabatannya tinggi terus dapat terus jabatan kenapa? karena tiga itu dunia harta, tahta, wanita cara cap, dapetin tahta dengan sogok-menyogok Fitnah, memfitnah. Ga peduli. Sedangkan orang yang sedih. Ga berani memfitnah. Apalagi dia berkata. Tidak ada buktinya. Bohong. Munafik. Dia medsos. Medsos. Hmm? Kirim pakai media sosial. Hoak apa hoak? Hoak. Nah itu apa? Bohong. Orang munafik. Orang munafik selalu melakukan hal yang bohong. Hati-hati bulan Ramadan. Jangan main hoak eh wah. ya pokoknya itu lu udah ngerti gak usah protes lah <gif> eh orang Arab <gif> hmm. ada yang mau nanya nggak sih biasanya bapak-bapak yang nanya astagfirullah sengaja hmm ada yang mau tanya siapa mana Ay, een, bulu yang dipalu Ja, silakan bulu ras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad, saya pengen, mau nanya Sebenarnya orang yang benar itu Seperti apa sih Pak Ustad? Yang beriman atau berakhlak? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wah, wow, Bu Lurah menyimak ini buktinya. Pertanyaannya berat loh. Tapi kalau gak paham, ya gimana gitu ya. Nah, uh, beriman. Orang berahlak, tadi udah udah saya singgung. Orang berahlak, sopan, jujur. Ya. Dia dipuji oleh pacarnya. Sopan banget. Eh, cinta. Ke pacarnya nih. Kamu cantik banget deh. Jujur. Oh. Tapi kata Allah... Wala tekrabuz zina Dan janganlah kalian mendekati zina Hmm, gitu Jadi Sopannya itu Ahlaknya itu bukan karena iman Tapi orang yang benar itu Berakhlak karena iman kepada Allah Jadi kalau dia jujur Karena imannya kepada Allah Orang seperti ini Tidak berani membohongi istrinya selingkuh misalnya Karena selalu idrok silabilah Selalu merasa dilihat Allah Jadi Apakah beriman Atau berahlak itu Yang mana yang benar Kalau orang berahlak jujur Kemudian sopan Berani dan rajin kan, Karena imannya kepada Allah Dialah orang yang sedih Gitu Dan itu akan datang bahagia Coba pacaran, hamil Bahagia gak? Menikah, hamil, bahagia gak? Kenapa? Karena dia jujur menikahi wanita itu menghamilinya. Dan yang hamil berbahagia. Tapi meskipun demikian, ya kita jangan salah paham. Oh, walaupun kafir dia baik. Iya, kebaikan orang kafir tidak ada bekasnya. Tapi kebaikan seorang beriman kepada Allah, yaitu ahlak mulia, maka berbuah mulia di surga. Jadi yang benar itu, Orang yang berahlak mulia karena imannya kepada Allah. Nah besok tuh, Saum Ramadan bisa dibuktiin. Meskipun ya, tidak ada yang melihat. Minum, jangan. Minum, jangan. Aduh, ada CCTV. Padahal CCTV-nya gak ada kabelnya. Begitu tahu gak ada kabel, ah bohong lu, ah Di luar sana tidak ada CCTV. Dia merasa diawasi Allah dan malaikat roket, malaikat atid mencatat amalnya, dan dia takut dia umul hisab nanti mulutnya tertutup. Yang berbicara adalah kemaluannya, tangannya berjalan, dimasukin siapa, masuk kemana? Nah ini. Maka di bulan Ramadan ini, insya Allah bulan depan, hari ini satu bulan ke depan menjadikan kita. Teruji 10 hari, 10 hari, 10 hari, 30 hari, dilatih 10-10-10, menjadi orang yang bertakwa. Eee. Tablik Akbar Ramadan RCTI, tebar kebaikan! Tuhan! Tebar kebaikan! Tuhan!